Ikhwanil kiram Rahimani Warahimakumullah Kembali pada malam hari ini Kita bermajlis Untuk mendapatkan Satu Dua Atau tiga faidah Dari Fawaid ilmiah Dari faidah-faidah ilmu Yang Semoga Faidah-faidah tersebut menjadi bekal Bagi kita untuk Menjalankan ibadah Kepada Allah Azza wa Jal Menjalankan perintah Perintah Allah Azza wa Jal Menjalankan kewajiban-kewajiban Di dalam agama ini Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya al-ilmu Qabla al-qauli wal 'amal ya, berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal ya. taib karena <tuh> di antara perkara yang disyariatkan di akhir Ramadan atau setelah Ramadan ya, di antara yang disyariatkan padanya adalah Syariat Zakatul Fitr Zakat Fitrah Maka insya Allah pada malam hari ini Kita akan membahas tentang Zakatul Fitr Atau Zakat Fitrah Yang kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Fiqhul Muyassar di dalil kitab dan sunah yaitu pada pembahasan kitabuz zakat pembahasan kitabuz zakat bab yang kelima dalam cetakan buku ini Terletak pada halaman 143 <tuh> Kita langsung pada pembahasan kitab Al-Babul Khamis Bab yang kelima Fi zakatil fitri Wa yuqalu laha Sadaqatul fitri Bab yang kelima membahas tentang <coughs> Zakat Fitrah Dan juga Zakat Fitrah ini disebut dengan Sodakoh Fitrah Boleh dinamakan Zakat Fitrah Boleh juga dinamakan dengan Sodakoh Fitrah <coughs> Dalam bab ini Ada beberapa masalah disebutkan di sini ada lima masalah yang dibahas dan akan kita tambahkan beberapa masalah nanti <coughs> di luar dari yang dibahas dari kitab ini wasom miyat bidalik dinamakan zakat tersebut dengan zakat fitroh atau sodakah fitroh Liannya tak jibubil fitri min ramadon, karena wajib untuk al fitur berbuka dari ramadon dan zakat tersebut diwajibkan ketika telah berbuka. Atau selesai dari Ramadan Sehingga dinamakan Zakat Al-Fitr Dan juga hari rayanya Dinamakan dengan hari raya Idul Fitr Dan zakat ini Tidak ada kaitannya dengan harta Beda dengan zakat mal, itu ada ketentuan syaratnya, harus sampai nisob, harus sudah haul, nah. dan seterusnya. Dan zakat fitur ini adalah kaitannya dengan fitur, dengan berbukanya dari Ramadan selesai berpuasa dari bulan Ramadan. Tidak ada kaitannya dengan al-mal harta. Wa inna ma hiya muta'alliqatun bizzimmah. Hanya saja zakat fitrah ini kaitannya dengan zimmah. Tanggungjawab Fahiyah zakatun anin nafsi wal badan Maka zakat fitrah ini adalah zakat Untuk menzakati jiwa dan badan Kalau zakat mal untuk menzakati Harta Membersihkan harta Kalau zakat fitrah ini untuk menzakati Atau membersihkan diri dan badan Jiwa dan badan ini sekilas tentang zakat tersebut dinamakan dengan zakat al-fitr atau zakat fitroh Kemudian kita masuk pada masalah yang dibahas Di dalam kitab ini Almas alatul ula Masalah yang pertama Fi hukmiha wa dalilu dhalik Hukum zakat fitroh Dan dalilnya Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Dan tentunya juga muslimah, ya. Karena muslimah syakhoikul rijal. Ya. Hukumnya muslimah itu sama dengan muslim. Kecuali kalau ada dalil khusus yang mengkhususkan itu untuk muslim atau itu untuk muslimah. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan maka hukum asalnya sama muslim dengan muslimah zakat itu wajib bagi setiap muslim apa dalilnya lima rawi bin umar radhiyallahu taala anhum dalil adalah riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qal beliau berkata فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَدَقَةً صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَذَا عَبْدُ الْأَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan sedekah fitrah atau zakat fitrah min Ramadan dari bulan Ramadan. Soan min tamrin, yaitu wajib mengeluarkan zakat fitrah satu soan kurma kering atau soan min syair atau satu sa' so gandum. Alal abdi wal hurri wajib bagi hamba sahaya atau hamba uh, hamba sahaya atau orang yang merdeka. Wa wal unsa wajib bagi pria dan wanita wasaghir wal kabir minal muslimin dan wajib bagi anak kecil walaupun dia masih bayi wal kabir atau orang yang telah dewasa minal muslimin dari kalangan kaum muslimin nah. <tuh> sehingga dari riwayat ini Diambil kesimpulan Hukum zakat fitroh adalah wajib Hukum zakat fitroh adalah wajib Bagi siapa? Bagi Hamba sahaya Atau orang yang merdeka Laki-laki Atau perempuan Anak kecil atau orang yang dewasa. Semuanya wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Apa yang dikeluarkan? Satu so' dari kurma atau kurma kering ya. Atau satu so' dari gandum. ya, Atau satu so' dari makanan penduduk suatu negeri. Baik itu beras Atau jagung ya Atau Keju ya, Atau yang lainnya Dari jenis-jenis makanan Pokok penduduk suatu negeri Bisa juga zabib ya, Anggur yang dikeringkan Nah, ini semua bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah berdasarkan riwayat yang lain. Yaitu riwayat yang datang dari sahabat Abu Said Al-Khudri. Dari sahabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala Beliau mengatakan, "Kunna nukhriji yau fitri fi ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam shohan minto'am." Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, "Dahulu kami, dahulu kami pada hari Raya Idul Fitri pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami mengeluarkan satu shoh dari makanan, satu shoh dari dari makanan." Perhatikan di sini dikatakan toam, mintoamin dengan lafadz Nakirah umum, mintoamin satu so dari makanan. Wakan toamuna dan dulu makanan kami itu adalah ashair, ya, gandum, wazabir, zabib, ya, kurma yang apa, anggur yang dikeringkan, ya, walakit, keju, watamar dan juga kurma kering. Berdasarkan riwayat ini maka nah, boleh mengeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan pokok penduduk suatu negeri. Dan bisa jadi masing-masing negeri makanan pokoknya berbeda. Nah, seperti di negeri kita makanan pokoknya adalah beras. Atau di berbagai tempat makanan pokoknya adalah jagung atau yang semisalnya. Nah, kalau di Papua sana, ah, sagu ya, nah, atau yang semisalnya, sesuai dengan makanan pokok penduduk suatu negeri atau makanan pokok yang hari-hari dia makan. Ya. kemudian di sini disebutkan alal abdi wal hur wajib bagi hamba sahaya budak atau orang yang merdeka nah, siapa yang membayarkan zakat fitronnya hamba ya sahaya atau budak yang membayarkan adalah majikannya karena seorang budak dia tidak memiliki harta hartanya adalah milik majikannya Maka dibayarkan oleh majikannya nah, Kecuali kalau budak tersebut adalah kafir Maka tidak dikeluarkan zakatnya Kalau budak tersebut masih dalam kondisi kafir <tuh> Wajib bagi budak Hamba sahaya Walhur demikian pula orang yang merdeka Dan juga wajib bagi pria dan wanita Nah Laki dan perempuan wajib untuk membayar Zakat fitroh Nah Untuk perempuan Istri misalkan Atau anak perempuan Siapa yang membayarkan zakatnya Nah Taib Jika Istri atau anak Perempuan tersebut Ya dia memiliki harta sendiri Memiliki makanan sendiri Harta sendiri Maka hendaknya mengeluarkan dari Hartanya sendiri Atau makanannya sendiri nah, Jika dia memiliki <tuh> Harta sendiri Jika dia tidak memiliki Maka Wajib bagi orang yang Menanggung Nafkahnya Seperti suami Ya nah, Atau yang semisalnya Yang menanggung nafkah Dari wanita tersebut ya. Namun jika wanita tersebut Punya uang, punya harta Ya Yang bisa dibelikan makanan Untuk membayar zakat Maka hendaknya zakat tersebut Dikeluarkan dari uang dia sendiri Ya Kemudian As-saghiri wal gabir Minal muslimin <tuh> Wajib bagi anak kecil Atau orang yang dewasa ya. Baik dia anak kecil Bayi ya. Baru lahir ya. Atau dia dewasa Semuanya wajib Untuk Naam membayar zakat fitroh Adapun anak kecil atau bayi tentunya Naam dia dibayarkan oleh Orang yang menanggung nafkahnya Orang tuanya atau yang lainnya nah, Dan jika anak kecil tersebut punya harta Punya milik dia misalkan Atau anak yatim dia punya harta Maka zakat tersebut dikeluarkan dari hartanya sendiri Kemudian minal muslimin Dikeluarkan oleh Orang-orang muslim Ini menunjukkan bahwasannya Orang kafir Tidak wajib Mengeluarkan zakat fitrah nah, Karena syarat sahnya zakat fitrah adalah Hendaklah dia sebagai seorang yang Muslim Nah, Kemudian bagaimana dengan janin yang masih dalam kandungan ibunya nanti juga akan dibahas ya pada masalah yang kedua khilaf ulama ada perselisihan di tengah-tengah para ulama tentang janin yang masih dalam kandungan ibunya sebagian mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah berusia 4 bulan sudah ditiupkan ruh Ya, sudah ditiupkan ruh Kemudian pendapat yang kedua Mengatakan sunnah Sebagaimana yang dipilih dalam kitab ini Dalam kitab Fiqhul Muyasar Nanti akan berlalu Dan akan kita ulangi nanti pembahasannya Kemudian Sebagian yang lain Berpendapat Tidak wajib Dikeluarkan zakatnya jika janin tersebut masih dalam perut ibunya. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Dan ini pendapat yang rojih. Ya. Ini pendapat yang rojih. Pendapat jumhur para ulama. Jika masih dalam kandungan ibunya. Maka tidak dikeluarkan zakat fitrohnya. Kenapa? Karena... <tuh> Jika bayi masih dalam kandungan ibunya itu tidak dinamakan dengan asalir. As Di sini dalam ayat dalam hadis disebutkan ham budak atau orang berdikah, laki perempuan selir kecil anak kecil, nah atau orang-orang dewasa dan bayi dalam kandungan ibunya bukan belum dinamakan dengan anak kecil. Kita namakan apa? Jabang bayi atau janin ya bahasa ini dia dinamakan anak kecil ketika sudah keluar baru dinamakan assegir anak kecil nah. terip sehingga pendapat yang roji janin yang ada di kandungan ibunya tidak wajib dikeluarkan zakat fitrohnya nah. dan jika bayi tersebut lahir ya sebelum berangkat ke tempat sholat id Ya. lahir ya. maka ketika itu juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Misalkan sholatnya jam 7 lahir setengah tujuh, ya. nah maka apa? wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah. Terakhir selesai ya dari masalah yang pertama. Masih tersisa empat masalah lagi, InsyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakalauhumadzamid. A'ishahu Allah ilaha illa Anta. Wa astaghfiruka wa atubulayk. Walhamdulillahi Rabbil alamin.